I'm Se-Ibuah ini masyarakat, ketika diberikan bukan untuk bernasyarakat Mereka menurut berita-berita berubah Yang tidak, makanya kalau berita itu dalam kata bernasyarakat Dan kalau bukan berita sebenarnya itu orang yang burit Tapi tak ada perita dari minnal wuruci alaihi jelas hatinya jauh lebih bagus lebih bagus daripada melempat lima filati kami antum filima bahawa dia. Di sini ada orang ada dia nak boleh nak Berkata Kita tidak berpendapat pulihnya Membelutak Pemimpin kita Pemerintah kita Walaupun mereka mulih Walah nakumalai Kita pun tidak mendoakan Kejelekan bagi mereka Walah Nanzi'uyadhan bintu'atihim Kita tidak Mencabut keadaan kita Pada mereka Itu kita nah, di barang. Wa naro to'atahu Dan kita memandang di mereka adalah Min to'atillahi azzara-jara termasuk ta'atat kepada Allah Hari lalu dunia yang tak berbunuh Wajib Mara yang lurut di mahasiatir Selama mereka tidak meneritakan Untuk melakukan mahasiatir Wa datu la'umni sholat Dan kita meneritakan mereka kebaikan Juga ulama dari yang lain, misalnya Abdullah bin Abi Nasr sebagai pengikut Nabi Allah Muhammad SAW. Walihal takdir, karena inilah Rwayad lihatkan Anasul Tal bahwa segala. waqaf jumba tubai lilali dan pernyataan menunjukkan bahwa jiwa ya ada Menjadikan ketaatan kita kepada kita Itu adalah bagian dari agama Bukan sikap politis Karena memang ini agama Waku urbana kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ini dibatah Nyetakar rahmubiyah Allah yang kita mengharap dengan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Pakinat takol rubah nilai dihafitohati di wathohati wasudi min azdulilku rubah. Tanamakan tubuhnya mendengarkan diri kepada Allah terkait hal ini. Kita atas kepada pemerintah yang berkuasa dalam pemikir dan mengkasi mereka terutamanya termasuk. Cara mendekatkan diri kepada orang yang paling utama nah, kita tidak yang lebih besar, bagi-bagi Bagi-bagi Bagi-bagi Bagi-bagi bagi Yeah. a uh la -huh. Mestinya, mestinya menjadi perkara yang dengan mudah kita terima. Jelas sekali, jelas sekali, sebagai ilmuwara, soal yang melingkar dalam perpecahan di dunia ini, satu perkara yang merupakan pokok dalam agama sudah dijelaskan dalam ayat alquran dengan begitu jelasnya adalah. Berbicara tentang ketaatan kan? sudah jelas, sudah jelas dari hadis, dari ayat bahkan yang diinginkan adalah dalam selama yang diminta kami bukan kemasyhala, yang walaupun bukan artinya ketika kita tidak ketaatan ketika diminta Dia sudah siap Tidak usah Tidak usah di bawah Keluarga Sehingga yang ada adalah sabar Tidak ada diriput guling-gulungan Timu Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau jadi Rasul tak berontak, tak marah, tidak kami ikatan jadi dia tidak ada seorang pun yang berani keluar dari taatannya. Dia mengata, menurut aku, tidak mengakui pemeliharaan saya. Dia tidak ada di situ. Juga, pemeliharaan sisingkal saja keluar Dan dia mati dalam keadaan Sabar terhadap kedoliman para pemerintah Muslim itu adalah satu salah satu pokok ajaran dari ajaran ajaran Al Ya Ya cukup bagi kita, mestinya untuk menerima sendiri. Tapi pemerintah Minta hati mereka selama tidak ditentang dalam kemaksiatan Ketika tidak mau melakukan kemaksiatan yang mereka ditentang Bukan hanya kita melepaskan diri dari kekuasaan mereka Kita sabar, sebagaimana ini yang terjadi Kali-kali Apa kata, -kata Yohab? Kan bukan Maki-kata Apa ya, Yohab? Negus Dengan mereka Bukan memandangkan Tak di mana, dia teriak-teriak